Buratna, apa komentar Anda? Kalau saya pribadi mungkin miris merasakan apa yang dirasakan khususnya di level bawah ya. Karena sekarang ini kita ketahui bahwa gas itu sudah bukan menjadi konsumsi daripada menengah atas lagi. Karena memang sejak konversi digulirkan itu sudah menjadi pilihan siapapun juga. Dan ternyata sekarang akibat dari BPN semuanya jadi kemana-mana sebenarnya sudah diperkirakan ya akan begini. Sebenarnya kalau kita melihat penghematan yang dilakukan pemerintah itu sebenarnya kan tidak seberapa. Dari sekian triliun akhirnya itu BLT dan lain-lain. Akhirnya sekitar kalau nggak salah katanya 10 triliun. Nah itu tidak terlalu besar ya. melihat daripada akibatnya, tapi ya apa mau dikata ini sudah terjadi ya sekarang kita melihat ke depan, apalagi kalau kita sekarang juga kita melihat perilaku daripada legislatif ke depan harus menjadi lebih cerdas sebagai rakyat. Seperti apa dampaknya terhadap masyarakat, Bu? Dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini kan yang kaya menjadi kaya, yang miskin menjadi miskin sehingga jurang kesenjangan itu kan menjadi sangat jomplang ya. Sebenarnya ini satu signal yang tidak baik ya. Kita tahu bahwa kerusuhan-kerusuhan itu kan semuanya diakibatkan daripada adanya kesenjangan yang jomplang ini. Hingga nanti orang jadi timen. kalau ada orang kaya atau orang pakai mobil gitu ya kan kenapa? Karena mereka miskin mereka tidak mampu. Nah, ternyata memang pemerintah belum mampu untuk membuat adil dan makmur. Apakah artinya masyarakat tidak bisa berharap lagi, Bu Ratna? Yang pasti saya melihat kebijakan-kebijakan yang ada ini ternyata oh memang betul tidak pro kepada rakyat bawah. Kita sudah melihat. Kemudian tidak konsentrasi Dengan proyek-proyek padat karya Tidak ada industri padat karya Juga minim Jadi artinya ekonomi yang tumbuh saat ini Tidak terkonsentrasi Kepada pertumbuhan ekonomi Di bawah khususnya Karena kan yang tumbuh adalah di pasar modal gitu. Jadi yang kaya tambah kaya Sementara saya dikeluhkan dengan kur Yang di daerah-daerah itu ternyata sulit Tetap aja mereka bank-bank itu Minta jaminan terhadap UKM-UKM mikro Jadi jujur saya sekarang ini Ini galau dan saya sedih dan saya stres ya melihat kondisi saat ini. Saya melihat bahwa adik-adik mahasiswa juga berjuang, sedemikian juga tidak didengar. Saya juga menyesalkan harus berakhir dengan anarkis. Tapi ya mungkin ketidaksabaran mereka karena mereka sudah harus ngapain lagi. Baik Bu Ratna, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu Indonesia, Ratnasari Lopis. Saya Dewi Sintawati.